はい、eh, ak,。 Teman-teman, surga itu dikelampak kaki ibu Makanya kita tidak boleh melawan kepadanya Jangan sampai air susu dibalas dengan air t u b a Kasih s a y a n g ibu, tak terbalas m a s permata Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua kita